Pak, tetep jaga kesehatan. Oke. Okay. Pakai masker kalau keluar ke uh, mana-mana. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Dan ini kali ini kita mau menghibur kalian-kalian yang di rumah dengan sebuah okay. lagu karya cipta dari Deni Caknan dan juga dari eh uh, ah, Dahlan ya, Mas Dahlan ya. Okay. Moga-moga sedi so diterima. Tak nyanyi ini sampean ngenteni ning omah ya. Siap. Karo mantuk-mantuk, oke? Okay? Okay. Ayo monggo. Yu, mona